Dengan izinnya Allah Oke okay? Dan kalau kita mendapatkan nikmat Kembalikan juga kepada Allah Lewat ucapan Alhamdulillah Karena apa yang kita peroleh Itu bukan atas darah kita Tapi ada bantuan dari Allah Kemudian Kalau memang itu tidak menyenangkan Buat diri kita Juga kembalikan kepada Allah Lewat kalimat Innalillahi makanya tema kita kali ini adalah musrik apa itu musrik? apa itu musrik? Tau oh musrik? musrik itu kata berasal dari kata sirik musrik itu orangnya orang yang melakukan sirik apa artinya sirik? sirik itu menduakan melakukan perantara hmm. Ini yang bahaya Minta selain dari Allah Pergi ke dukun Hai hey dukun, bagaimana aku Supaya aku bisa jadi kaya Kata, kata dukun, seandainya saya bisa kasih kaya kamu <guluh> Saya lalu duluang. <guluh> Alhamdulillah Dari tema kita musryk ini Alhamdulillah Kita didympingi oleh dua artis terkenal Yang pertama Yang terkenal dengan ularnya Wow. Dia adalah Lira Firna Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana ularnya di rumah? Baik-baik saja. Alhamdulillah. Dan di sebelah kanan saya juga selalu mementeng kayak ular, tapi agak gemuk. Apa itu? Gitar. Dialah Sigit. Apa? Sigit Sigit Wardana Sigit apa ya? Sigit apa? Sigit Wardana Oh Sigit Wardana yeah. Sudah tidak mau diambil lagi Musryk <bindle> <HabilkanCHAN���ingka> menyekutukan Allah Orang yang melakukan persekutuhan Ingat ma eh eh La tusryk bihi syyp Jangan engkau mempersekutukan Allah Dengan sesuatu Oke okay. Suatu ketika Umar bin Khattab Duduk termenung Tiba-tiba nangis Sesudah nangis dia ketawa Ketawa nangis Ketawa nangis Nangis ketawa Ditanya ada apa Umar Kata Umar saya ingat masa lalu Ketika aku melakukan kemusrikan Aku sembah Patung yang terbuat dari roti Ketika aku sudah menyembahnya Aku lapar Maka aku makan kakinya Tapi ingat Kul huwallahu hu> <kul> huwa <Allah> hu> Apa artinya Katakan Allah itu Satu No Esa. Esa Kalau satu Masih ada dua Masih ada tiga Tapi kalau Esa Kalau misalnya, kalau kita seperti kayak pakai susu, kayak gitu, itu apa? Susuk ya? Susuk sate, kayak gitu ya Pak ya? Itu apa hukumnya buat yang pakai? Ingat, memakai susuk untuk pemikat. mau tahu? mau tahu, mau tahu kita akan lanjutkan setelah beberapa susuk yang mau lewat jamaah